Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Salli alaikum warahmatullahi Buya, ada yang masih kurang mengerti Tolong jelaskan buat saya khususnya Apa perbedaannya solat khasar dan solat jamak. Itu saja buya Mohon maaf bila kurang santun Bila hitafiq walilah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Definisi menjamak solat adalah mengumpulkan dua solat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Zuhur dengan asar boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Maghrib dengan isya boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Dan jamak ada dua, jamak takdim sama jamak takhir. Takdim sama jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah Melakukan sholat asar di waktu duhur. Melakukan sholat isya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir adalah melakukan sholat duhur ditarik ke waktu asar. Jadi kalau jamak takdim, Anda pergi ke Semarang sampai berbes jam 1 siang. Anda ingin melakukan sholat duhur. Langsung saja sholat asarnya ditarik Waktu duhur, jadi anda sholat duhur Sekaligus sholat ah, asar Setelah duhur assalamualaikum, lalu saya sholat Asar, niatnya Tidak usah ruwet-ruwet saja, tidak usah pakai bahasa Arab Yang membingungkan nanti tambahan Ya Allah saya niat jamak taktim Saya niat duhur dulu, ya Allah Akbar, sholat, duh. duhur, sudah Baru setelah itu saya sholat asar Ini niat tadi ya Allah, Allah sudah tahu sudah Tadi ya Allah, Allahu Akbar Sudah beres Nah kita permudah niatnya nanti kalau solifatul duhuri jaman mal asri hmm. nah, akhirnya gara-gara ngapal niat nggak sholat nanti sudah mau niat yang dulu aja sudah banyak lupa jadi niat dimudahkan ya gitu kemudian setelah assalamualaikum sholat duhur langsung sholat a, asar solifatul asri di waktu duhur hanya melintaskan niatnya waktu duhur Waktu duhur selagi di dalam sholat. Tidak harus waktu takbiratul ikhram Allah. Sebelum aku niat sholat duhur gabung sama asar. Maksudnya ya Allah asar nanti mau tak lakukan di waktu duhur. Ya Allah Allah Akbar. Gak harus saat itu. Mungkin yang pertama niat duhur. Duhri arba arokat. jamak tak gak pakai kosor ya. Arba'ar Allah Akbar. Tiba-tiba setelah itu di tengah-tengah. Tengit loh. Tadi saya belum niat. Langsung saja. Diam-diam aja ngomong. Ya Allah sholat asar ya mau tak lakukan waktu duhur. Di hati. Asalkan belum assalamualaikum. Mungkin waktu kita berdiri, mungkin waktu tahiyat kita melintaskan. Akan menarik waktu asar ke waktu duhur. Di hati saja sudah sah. Jadi waktu niatnya terbentang waktu sholat duhur itu sendiri. Tidak waktu di pertama lah Ini kadang-kadang merepotkan gara-gara di yang pertama kelewatan sudah langsung gak, gak jamak. Sudah kelewat. Duh tadi saya lupa gak niat. Terus gimana ini niat waktu sholat. Salah kabiru alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. ingat, tadi belum niat menjama takdim duhurnya belum saya tarik ke asarnya belum saya tarik ke waktu langsung niat di dalam hati saya tarik sekarang ya Allah, habis ini saya langsung sholat asar, sudah ngerti Allah gitu. sampai, pokoknya belum masalah kalau sudah salam alaikum bubar ceritanya baru salam alaikum bergegas Jangan minum teh sirup dulu atau minum teh es teh. Jangan. Assalamualaikum langsung melakukan sholat asar, jamak Atau jamak takhir. Lagi asik dalam kendaraan, keadaan jalan nyaman. Aduh ini waktu duhur mi. Sudahlah abah, sholat duhurnya di waktu asar saja. Cuman wajibnya kita lapor kepada Allah niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Jadi waktu duhur kita lapor dulu kepada Allah dengan hati niat, namanya azam. Bisa saja diajari. Yuk kita bareng-bareng niat. Ya Allah, Ya Allah, saya, saya mau mau mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Boleh, diam-diam juga boleh. Atau paling, eh niat semuanya ya boleh. Niatnya nggak usah pakai niat bahasa resmi itu nggak usah. Saya niat mau sholat duhur di waktu asar sudah. Yang penting waktu duhur sudah laporan biar sama malaikat dicatat oh sholatnya nanti kalau diam-diam nggak di laporan dicatat orang ini lupa lalai makanya haram kalau tidak niat di waktu awal niat cok nggak pakai sholat niat sambil nyopir nggak punya wudhu nggak apa apa baik baru setelah masuk waktu asar misalnya sampai pekalongan waktu asar masuk sudah langsung sholat dzuhur dulu lah ini ada yang bertanya mana diaulu kena dalat dzuhur dengan asar dalam madhab Imam Syafi'i boleh didahulukan asar dulu boleh. Baru setelah itu masuk salat salat salat zuhur boleh, Cuma sunnahnya. Lah ini jangan salah. Ustaz yang ngantuk boleh salah. Tapi ustaz yang melek tidak boleh salah. Didahulukan waktu zuhur dulu. Salat zuhur didahulukan baru kemudian salat asar. Tertib sesuai dengan urutannya. Sebab mengurutkan sholat seperti itu menurut madham imam Abu Hanifah wajib keluar dari hilafnya Abu Hanifah. Ada sebagian ustaz mungkin salah baca kitab. Yang punya waktu didahulukan. Sohibatul waktu didahulukan. Yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir asar-asar dulu baru tuh tuhur. Ustaz antum mengantuk. Itu ngantuk, dijamin ngantuk itu. Ilmu itu belum melek bacanya. Selagi waktu masih senggang tertib, kecuali waktunya hanya untuk satu solat baru sholihatul waktu. Maksudnya apa? Dalam perjalanan tidak sadar, eh, tatanya pak, ya Allah hampir maghrib, cuman untuk satu solat baru yang punya waktu didahulukan asar dulu, duhurnya keluar nanti kodok. Ini, cuman kalau kita pengen mendahulukan asar sah. Sebab Kita pernah mendengar satu ustadz yang suaranya agak lantang, ya karena suara lantang memang kadang menang. Yang punya waktu dulu. Loh. Ya ya sudah, sudah, sudah. Kalau sedang ngangkat suara ini berarti waktu belajar juga begitu, suka ngangkat suara makanya tidak dengar suara gurunya dia. Ini pernah suatu ketika lagi perjalanan, yang punya waktu dulu padahal jamak takhir. Bukan yang punya waktu tertib, ya. Zuhur dulu baru ah? asar. Kalau jamak takhir. Cuman antara dzuhur dengan asar tidak harus bersegera seperti kalau jamak taqdim. Habis sholat duhur, di waktu asar, boleh minum teh dulu. Baru setelah itu sholat ah, asar. Karena jama' tak akhir, diakhirkan. Nah, baik. Itu jama' tidak harus pakai kosor. Kalau kosor, empat jadi dua. Empat jadi dua. Maka dalam adhab Imam Abu Hanifah tidak ada jama' adanya kosor. Sehingga dengan menakwili jamak yang dilakukan Nabi adalah jama' suri. Salat mawduhur diakhirkan dekat asar, lalu salat asar. Mereka yang mengikari salat jamak biarkan mereka ulama juga. Jumhur ulama, mazhab imam Syafi'i, imam Ahmad, imam Malik ada jamak. Tadi yang kita sebut jamak. Baik. Lah kosor itu menjadikan empat jadi dua. Kalau tadi kita salat empat empat boleh seperti itu. Tapi lebih utama lagi karena kita berada di dalam pergian salat berapa dua dua dan syaratnya kosor lebih ketat lagi kalau jamak ada kemudahan tadi yang kami sebutkan di jalan tol orang Bogor mau ke ke Jakarta Jakarta nggak sampai 9, 89 kilo nggak nyampe cuman permasalahan adalah suka ma, macet maka di saat seperti itu anda boleh menjamak tapi tidak boleh mengkok Sor. ada kemudian, jadi kalau namanya jamak itu udurnya lebih mudah misalnya jadi penganten pun boleh menjamak di rumah sendiri jadi penganten cuman pengantannya tok, yang lain-lain gak boleh ikut kenapa penganten mungkin dia harus menemui tamu harus didandani yang syari tentunya bukan dandanan yang haram boleh menjamak saat itu termasuk karena hujan boleh menjamak Karena hujan, karena sakit boleh menjamak, tapi tidak boleh korsor. Semoga anda sehat semuanya. Anda di rumah sakit, atau lagi sakit, atau orang tua kita yang sakit, yang merepot baginya untuk mengulang wudhu dan seterusnya. Maka lakukan ja jamak, tapi tidak ada korsa makanya jamak lebih mudah. Tadi ada pertanyaannya, kalau korsor harus perjalanan yang tadi itu tidak kurang dari 84 kilo ke atas. Tapi kalau jamak boleh karena sakit, karena jadi pengantin. Karena macet kendaraan tadi. Baca insyaallah buku jamak Itu boleh menjamak Sakit. Kalau kita merawat orang sakit. Jangan siksa mereka. Kita harus punya ilmu misalnya. Sudah ibu. Sekarang sholatnya di jamaah sekalian. Mumpung sudah punya wudhu waktu maghrib. Lakukan dan sholat mah. Atau mau mulakan perawatan. Aduh repot banget. Maghribnya mepet. Ibu di jamaah tak akhir saja. Karena sekarang mau dibersihin. mau Ini ini ini. Tidak tuntas nanti. Jawa jamak tak takhir Memang ada yang mengatakan. Sholat dalam nggak ada sakit adanya jamak takdim saja. Oh tidak, jamak takhir juga ada. Dilihat kondisinya orang sakit. Jadi kalau kita merawat orang sakit enak. Jadi kita punya waktu hanya tiga saja. Duhur dijamak sama asar, maghrib sama isak sama subuh. Rep, tidak terlalu repot. Biarpun melayani orang tua tidak boleh merasa repot. Akan tapi agar kita lebih mudah jamak. Dan dia juga mudah. Lagi sholat, maghrib sekalian isaknya. Oh gitu, iya, enak. Serebut tuntas, bebas. Jadi kalau jamak lebih mudah. Jadi penganten habis sholat duhur-duhurnya di jamak. Jadi mau didandani jam 1 mungkin nanti nemu tamu, tapi dandan yang syari ya, bukan dandan kelihatan. Dan yang menonton pun adalah mungkin akhwat, dandan boleh cantik macam-macam dandan dan putri yang menonton semuanya melihat. Jadi waktu di, di, di ini bayar mahal itu. Tapi yang nonton kan perempuan gak apa-apa. Dandani yang cantik untuk kaum mani, wanita. Boleh dandani cantik. Wanita itu adalah pengen dilihat cantik. Khususnya di saat-saat tertentu. Maka saat itu dia sholat duhur di sama A, asar. Setelah didandani lu tentas. Maghribnya masih banyak ta? Tamu ya sudah. Jama'at takhir sama isya. Masalah jama'at takhir ini memang hilap. Kalau jama'at takdim jelas. Tapi beri kemudahan. Jangan bikin orang susah. Dan menikah kejadiannya seumur hidup sekarang. Seladi ada kemudahan. Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Menfatwakan yang demikian. Demi kemudahan. Baik. Atau dalam kesibukan yang Subhanallah tidak pernah terduga. Semoga kita tidak punya kesibukan yang aneh-aneh. Anak sakit. Oh, harus ini dan sebagainya. Ya Allah, ini gimana ini? Bisa saja kalau kita lepas berbahaya. Sampai kita meninggalkan. So, sholat. Saya jama saja. Atau mau ke rumah sakit, mohon maaf, ini mau kelawat anak dan sebagainya. Semoga sehat semuanya. Sekarang saya mau sholat, gimana ini? Anak ini kayaknya harus dijaga dan dia harus dekat dengan saya terus. Anak kecil bisa nempel ke ibunya kan? Nempel ke ibunya nggak bisa bisa. Nanti waduh repot ini. Nanti takut diinfus, nggak ini harus saya peluk terus. Kalau saya beri, Ya, kalau lagi, lagi tidur. Kalau enggak, mumpung bisa sholat duhur sekalian sama asarnya, beres. Kalau jamak ada banyak kemudahan, tapi harus sebabnya, kayak macet di tol, dugaan macet kita boleh menjamak. Kalau kosor harus tertib tadi. Perjalanannya harus tidak boleh kurang dari 84 kilo ke atas. Dan kita pun harus sudah keluar dari wilayah. Wilayah kita. Itu adalah kosor dan jamaah.